pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum saudara lun berita siang edisi hari ini kami 1 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Niku Virza 9 nilaian ini ditemukan terapung oleh kapal Jepang Jenazah mengapung di perairan Luxemawai Kapal patroli airut evakuasi jenazah di perairan Luxemawai Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM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 Setelah boat mereka, KM Rezeki baru tenggelam Rabu malam. Awak boat yang naas itu ditemukan oleh MV Kurushima asal Jepang yang melintas di Selat Malaka menuju Singapura. Dari Banda Aceh, Yarmendinamika melaporkan. Anak buah kapal yang berasal dari Idiraya itu kemudian diserahkan nahkoda kapal Kurushima kepada Reguses and Rescue Sumatera Utara pada Kamis Dinihari. Seluruh ABK KM Rizky yang belum diketahui namanya itu dikabarkan selamat karena berhasil mendapatkan pelampung dari put mereka yang tenggelam. Tapi apa sebab bot penangkap ikan itu tenggelam belum diketahui, termasuk lokasi tenggelamnya. Pihak Panglima Laut Aceh masih terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan SAR Sumatera Utara untuk mendapatkan nama-nama ABK yang botnya karam itu. Hingga pagi ini para nelayan Aceh tersebut masih ditampung di kantor SAR Sumatera Utara di Belawan dan menjalani pemeriksaan medis. Scheduler nelayan asal Loksmawe menemukan jenazah yang sudah membengkak di perairan Loksmawe Kamis pagi. Diduga jenazah tersebut adalah nelayan Rajani, nelayan asal Desa Ule Rubik Barat yang tenggelam di perairan Senudun 6 hari lalu. Dari Loksmawe Jafarudin melaporkan Rajani diduga tenggelam di laut saat memancing tuna yang berjarak belasan mil dari bibir pantai Senuddon pada Sabtu setelah ombak besar menggulingkan bud yang digunakan. Nelayan lain saat itu menemukan bud yang biasa digunakan Rajani dalam kondisi kosong. Keci uleh rubi ibarat, Badlisah Yahya mengatakan dirinya mendapat informasi dari nelayan di wilayah Kluxmawai ada ditemukan jenazah yang sudah membengkak. Cederalun tim evakuasi yang terdiri dari anggota Airud, Lanal Sar Rapi sekira pukul 10 WIB menjemput jenazah yang ditemukan nelayan menggunakan kapal patroli polisi air. Kapal bergerak dari TPI Pusong menuju 14 mil dari arah barat kawasan Karang Batu hari ini. Dari Lok Semawe, Zaki Mubarak melaporkan. Salah satu personil yang saat ini sedang menjemput jenazah di tengah laut Jurizal, ada 12 personil tim gabungan dari Lanal, Sar, Rapi, Airud sedang menuju ke lokasi. Hingga saat ini belum diketahui identitas jenazah tersebut, namun kuat kemungkinan diduga jenazah tersebut adalah Nelayan Rajani, asal desa oleh Rubik Barat kecamatan Senedon, naja Utara, yang tenggelam di perairan Senedon 6 hari lalu. Pantauan di TPI Pusung Luksmaweng, satu unit ambulan, sudah disiapkan untuk menunggu kedatangan jenazah yang saat ini sedang dievakuasi. Syederalun, puluhan aktivis dari 12 LSM dan komunitas di Banda Aceh berdemo di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh hari ini. Masa menuntut pemerintah Aceh melanjutkan moratorium tambang yang akan berakhir pada 30 Oktober 2016. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Koordinator aksi Aziz Awi dalam orasinya mengatakan moratorium tambang adalah solusi dari masalah banjir yang kerap melanda Aceh hingga saat ini. Sementara itu, Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh, Mahmudin mengatakan, berdasarkan kajian bersama LSM Peduli Lingkungan, hasil tambang Aceh tidak memberikan pemasukan yang signifikan kepada daerah. Disebutkan hanya pihak tertentu yang menikmati hasil tambang. Sektor ini belum menghasilkan karena selama ini hanya bergantung pada dana otonomi khusus. Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM. Cyrilun pada Juli lalu Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan gugatan hukum untuk menyita aset yang diduga diperoleh menggunakan dana curian dari Badan Investasi Nasional Malaysia, 1MDB. BBC Indonesia melansir Jaksa Agung Amerika Serikat Loretta Lynch memaparkan inti kasus tersebut secara gamblang, sayangnya secara menyedihkan sejumlah pejabat korup memperlakukan dana publik ini layaknya rekening bank pribadi. Dalam dokumen gugatan di Pengadilan Los Angeles, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebutkan seorang pejabat nomor satu Malaysia lebih dari 30 kali dan menuding bahwa pejabat ini menerima sekitar 681 juta US dolar atau sekitar 9 triliun rupiah dari dana curian, kemudian mengembalikan sebagian besar uang tersebut. Pada rincian gugatan ini, khalayak luas memahami bahwa pejabat nomor 1 Malaysia ini adalah Perdana Menteri Najib Razak, tetapi tak pernah dikonfirmasi secara resmi. Syedra kaligrafer Aceh Said Rabadian bin Ali meninggal dunia dalam umur 53 tahun di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, hari ini pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Zenal M. Arifin melaporkan, Setelah melalui proses fardu kifayah di rumahnya di kawasan Kaju sekitar pukul 10 WIB tadi, jenazah almarhum Said Rabadian dibawa pulang ke kampung halamannya di kampung Lameng Pidi. Said Rabadian, pria kelahiran Sigli 14 Maret 1963, cukup terkenal di kalangan pecinta seni, khususnya kaligrafi. Ia merupakan anak dari tokoh kaligrafi Aceh Said Ali, pria yang meraih berbagai penghargaan di bidang kaligrafi ini menjadi pelatih kaligrafi untuk banyak orang. Hasil karya Said Rabadian tersebar di sejumlah dinding masjid di Bandar Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, dan sejumlah daerah lainnya. Kedelalun, polisi berencana membawa Gatot Brajamusti dari Mataram ke kediamannya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Kamis sore ini. Gatot dibawa terkait rencana penggeledahan oleh polisi di rumahnya. Kompas.com lansir, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono di Mapolda Metro Jaya mengatakan Gatot dibawa ke rumahnya karena polisi ingin menggeledah rumahnya. Sebab ada suatu ruangan di rumah itu yang hanya bisa diakses oleh Gatot. Ia mengatakan penyidik dari Polres Mataram akan di backup oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Rencananya, setiba di Jakarta, Gatot akan langsung dibawa ke kediamannya di Pondok, Pinang. Gatot ditangkap di sebuah kamar hotel di Mataram pada minggu malam lalu. Saat ditangkap, Gatot diduga sedang pesta narkoba. Dari Newsroom Seramitanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 1 September 2016.